Halo hai semuanya, ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Kembali ada di telinga kamu kali ini, kembali ada di layar kamu Hari ini saya akan membicarakan sebuah topik yang sangat menarik sekali Karena mungkin topik ini juga ditanyakan oleh sahabat yang ada di Pagar Kehidupan Ditanyakan oleh sahabat kita yang mengirimkan email ke tanyapagarkehidupan.gmail.com Bener, kalau kamu ingin menjadi sebuah topik yang saya bahas di pagar kehidupan Kirimkan ya pertanyaan kamu ke tanyapagarkehidupan.gmail.com Sama seperti sahabat kamu yang satu ini Kali ini kita akan membahas sebuah hal ini karena pastinya di luar sana juga banyak orang yang salah kaprah Mengenai satu hal yang akan saya bahas ini Hal apa itu mas bro? Hal yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai perilaku introvert Betul, sekarang bagi kamu yang merasa dirinya introvert, bagi kamu yang merasa dirinya mungkin introvert dan dalam tanda kutip merasa hina Coba acungkan tangan kamu dan katakan itu saya dalam hati Nah, kalau kamu secara ngasar dan mengacungkan tangan, bahkan kamu mengatakan itu saya dalam hati sambil kamu menganggukan kepala, ini adalah video atau audio yang tepat untuk kamu ya. Teman-teman, ada kesalahpahaman terbesar dalam dunia ini yang disebabkan karena orang salah kaprah mengenai hal yang disebut introvert. Saya jelaskan dulu, introvert itu pada dasarnya adalah sebuah jenis perilaku yang dalam dunia psikologi selalu diklasifikasikan sebagai perilaku yang tertutup jadi selain introvert, perilaku itu ada tiga jenisnya teman-teman ada yang namanya introvert, ada yang namanya extrovert, ada lagi satu hal yang disebut dengan ambivert introvert selalu diidentikan dengan perilaku tertutup, penyendiri, dan lain-lain hal yang negatif Extrovert, kebalikannya, seolah-olah extrovert itu adalah orang yang periang, orang yang terbuka, hyperaktif, sementara ambivert itu adalah di tengah-tengah di antara keduanya. Yang ingin saya katakan di sini adalah, teman-teman, introvert bukanlah suatu hal yang hina. Introvert adalah salah satu jenis perilaku yang sama seperti perilaku lainnya, yaitu ambivert dan extrovert. Ingat ya, Tuhan itu adil teman-teman Tidak pernah sesuatu hal itu diciptakan 100% negatif Dan tidak pernah juga teman-teman Tuhan menciptakan suatu hal itu 100% positif Nih saya kasih tahu ya, introvert itu sebenarnya adalah salah satu perilaku yang memiliki kategori biasanya orangnya cenderung pendiam Orang yang cenderung tertutup atau suka dengan yang namanya segala sesuatu hal yang sepi atau sendiri, dan biasanya mereka punya kecenderungan menutup diri dibandingkan dengan karakter-karakter yang lain. Jika saya tanyakan sebuah pertanyaan kepada kamu, negatifnya di mana sih? Ya itu, Mas Bro, soalnya kalau saya introvert tuh ya saya merasa diri saya minder. Gini ya, bagi kamu yang merasa diri kamu introvert, yang berbahaya itu bukan introvertnya. Yang berbahaya itu adalah kamu mensugesti diri kamu sendiri seolah-olah introvert itu adalah kutukan. Padahal, saya kasih tahu rahasia mau ya. Saya juga difonis introvert loh oleh para psikolog. Dulu ketika saya masih SMP, SD, saya dites perilaku saya introvert. Tapi sekarang saya sudah dites lagi, tiba-tiba naik level jadi ambivert. Bingung nggak loh? lo kok bisa gitu mas bro saya juga pertamanya bingung sampai akhirnya saya berpikir bahwa yang namanya introvert, ambivert, extrovert itu hanyalah sugesti kamu sendiri kamu menjadi introvert dan kamu merasa diri kamu adalah pendiam dan kurang menjadi hal yang bisa menonjol karena kamu tersugesti oh karena gue introvert berarti gue begini gue harus begini jadi kamu mensugesti pikiran kamu sendiri teman-teman belum tentu kamu itu sehina apa yang dikatakan orang dan saya kasih tahu justru seorang introvert itu punya kelebihan yang besar dibandingkan seorang ekstrovert. Kamu tahu Ariel Peterpan? Ariel Noah tahu ya. Dia introvert, lihat hasil karyanya. Ya. Kamu tahu mungkin Michael Jackson? Michael Jackson introvert, lihat hasil karyanya. Kamu tahu Picasso, pelukis terkenal, ya? Dia pun introvert. Semua orang introvert rata-rata malah lebih sukses dibandingkan ekstrovert. Itu rahasianya. Ya, kenapa bisa begitu? Karena orang introvert kalau melihat sesuatu itu lebih dalam, teman-teman. Oke, saya kasih tahu gambarannya ya. Saya kasih tahu kelebihan dan kekurangan introvert dan extrovert. Introvert, kamu tuh introvert bisa melihat segala sesuatu lebih dalam. Makanya gak heran, orang introvert kalau mereka bikin lagu hasilnya luar biasa Kalau mereka bikin lukisan hasilnya luar biasa Cara pikir orang introvert lebih dalam Introvert biasanya dia lebih bisa memahami keadaan lebih toleratif, lebih toleransi Sementara yang namanya ekstrovert biasanya lebih cuek dan saya kasih tahu rahasia satu lagi ya Karena seorang introvert itu lebih peka Biasanya kalau seorang introvert itu percaya diri Dia bisa lebih gampang dapetin cewek loh Seandainya kamu laki-laki Kenapa? Karena cewek sangat mencintai laki-laki yang peka Cewek gak butuh cowok ganteng Cewek gak butuh cowok tajir Yang dibutuhkan cewek pertama kali dari cowok adalah Kepekaan hati Nah, seorang introvert itu lebih peka, harusnya kamu bangga, karena kamu berpotensi bisa lebih mudah untuk mendapatkan jodoh. Aduh, tapi gue jomblo. Ya, lo jomblo gara-gara pikiran lo sendiri, minderan. Itu dia masalahnya. Tersugesti sendiri. Nah, sekarang, kalau saya sebutkan hal tadi, kamu masih merasa minder nggak menjadi seorang introvert? Kamu sekelas dengan Ariel Noah Kamu sekelas dengan Michael Jackson Kamu sekelas dengan Picasso Lalu kamu merasa hinanya mana? Ya abis gini mas bro kalau gue jadi introvert tuh ya Gue ngerasa diri gue kayaknya gak berharga banget Sekali lagi Yang membuat kamu tidak berharga adalah Sugesti kamu sendiri Sekarang saya kasih tau fakta Faktanya Dokter, psikologi, guru, dosen Mereka adalah manusia biasa dan faktanya lagi, mereka selalu lebih banyak salahnya daripada benarnya Itu fakta Kamu gak percaya? Sekarang gini Pernah gak kamu lagi sakit atau mungkin punya kenalan yang lagi sakit Kamu cek ke dokter A, diagnosanya hasilnya A Kamu cek ke dokter B, diagnosanya hasilnya B Dua dokter sama-sama dokter, kok hasil diagnosanya bisa beda? Pernah kayak gitu? Kenapa? Karena mereka dua orang manusia biasa yang pastinya punya salah. Begitu juga dengan psikolog. Saya sebenarnya kurang suka dengan psikolog, teman-teman. Karena psikolog pun bisa salah. Mereka manusia biasa, tapi seolah-olah membuat orang di depan muka mereka percaya bahawa kamu begitu. Padahal jujur, mereka sendiri pun belum tentu yakin dengan diagnosis mereka, teman-teman. Karena saya pun bisa berubah dari introvert menjadi ambivert. Nah, loh. Kok bisa begitu? Jadi intinya, teman-teman, ayo jangan terpengaruh ucapan mereka. Nikmati aja hidup. Dan seandainya kamu minder, coba kamu dengarkan ini baik-baik Dengarkan ini baik-baik Saya pernah divonis psikolog sebagai seorang introvert Kalau kamu menganggap introvert itu hina, dengarkan pagar kehidupan Apakah pagar kehidupan itu adalah hasil dari seorang yang hina? Kalau kamu merasa bukan, kalau saya sebagai seorang introvert saja Kalau Aril Noah sebagai seorang introvert saja Kalau seorang Picasso, seorang Michael Jackson, dan seorang orang hebat lahir di luar sana yang memang dia introvert Bisa berprestasi, kenapa kamu minder? Solusinya buat kamu adalah contohlah orang introvert yang berprestasi dan jadikan diri kamu seperti mereka Hilangkan pikiran introvert sama dengan hina, karena introvert sama sekali tidak ada hina-hinanya. Yang hina itu adalah pikiran kamu yang mensugesti diri kamu sendiri. So, sekarang kamu dengarkan pagar kehidupan, dengarkan audionya, kamu kagumi bahwa ada orang introvert seperti ini, dan kamu juga dengarkan Michael Jackson, kamu dengarkan lagunya Ariel Noah, kamu dengarkan juga mungkin musik-musik seorang musisi yang introvert, kalau perlu, kamu tulis di Google, musisi introvert Indonesia. Dengarkan karya mereka, kagumi mereka, contoh mereka. Kalau mereka bisa sebagai introvert berprestasi, berarti kamu pun bisa. Masalahnya, isi kepala mereka tidak sama dengan isi kepala kamu yang masih terbuai dengan pikiran negatif Dan ucapan orang lain Pesan terakhir saya sekali lagi adalah sederhana Dengarkan baik-baik teman-teman Lupakan kata orang lain dan jadilah kamu manusia introvert yang berprestasi dan tunjukkan kepada dunia bahwa kamu adalah sama seperti saya dan jutaan manusia introvert di luar sana yang bisa berprestasi lebih dengan akal dan kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kamu. Oke? Okay? Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.